Assalamualaikum Saudarluun Berita Malam edisi hari ini Selasa 28 Maret 2017 dibacakan Ardian Syah. Istri nelayan juga jadi tersangka kasus kapal bantuan yang dijual. Polisi ringkus tersangka utama pembobol kantor MAA Langsa. Banjir rendam dua kecamatan di Aceh Utara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Dailun tersangka dalam kasus penjualan kapal motor senilai 1,7 miliar rupiah bantuan Pemkap Aceh Utara bertambah menjadi dua orang. Setelah MD yang merupakan ketua kelompok usaha nelayan di Kecamatan Samudra Aceh Utara, kini giliran istrinya MT yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Loksemawe. Kasatreskrim Polres Loksemawe, AKP Hasir mengatakan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi diketahui bahwa MD menjual kapal tersebut kepada ID warga Senedun Aceh Utara. Transaksi jual kapal yang diberi nama Simpati Starsa itu dilakukan di depan notaris. Saat transaksi tersebut, MD dan istrinya MT menaikkan surat pernyataan bahwa bu tersebut milik pribadi mereka. Karena ada bukti ikut menaikkan surat pernyataan tersebut, maka MT langsung ditetapkan sebagai tersangka penggelapan kapal motor bantuan. Kendati sempat dijemput ke rumahnya untuk dimintai keterangan sebagai tersangka di Mapolres Reslok Smawe, namun MT tak ditahan. Demikian juga suaminya MD. Tidak tertutup kemungkinan akan ada lagi tersangka baru. Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Satreskrim Polres Lok Smaes, Senin lalu menangkap MD ketua kelompok usaha nelayan di Kecamatan Samudra Aceh Utara atas tuduhan menjual KM hibah dari pemkap Aceh Utara senilai 1,7 miliar rupiah. Namun berdasarkan laporan anggota kelompok itu, kapal tersebut sudah dijual oleh MD kepada pihak ketiga pada Maret 2016 dengan harga 480 juta rupiah. Zerlun Satuan Reskrim Polres Langsa berhasil membekuk seorang DPU tersangka utama komplotan pencurian dan spesialis pembobol rumah. Tersangka juga terlibat membobol kantor Sekretariat Majelis Adat Aceh, Kota Langsa. Kasat Reskrim Polres Langsa, KPM Taufik mengatakan tersangka yang ditangkap berinisial RA alias kunyit 26 tahun warga desa Aludua, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa. Tersangka ditangkap di Jalan Medan Banda Aceh pada Senin kemarin. AKPM Taufik mengatakan tersangka kunyit sudah lama masuk DPU dan merupakan otak serangkaian pembobol rumah, salah satunya membobol kantor sekretariat Majelis Adat Aceh, Kota Langsa di Gampung, Jawa, Kecamatan Langsa Kota pada 21 Februari 2017 lalu. Sebelumnya polisi telah menangkap tiga tersangka dalam kasus ini, ketiganya adalah RA, FA, dan RE. Ketiganya warga Langsa berikut barang bukti satu unit komputer, keyboard, mouse, dan sejumlah barang bukti lain. Kini semua tersangka telah ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Darlun banjir merendam dua kecamatan di Aceh Utara sejak selasa subuh sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya ratusan rumah di kecamatan Matangkuli dan Tanah Luas tergenang. Banjir terjadi akibat meluapnya air kerung Kreto yang mengelilingi kedua kecamatan itu. Air sungai meluap karena sebelumnya kawasan tersebut diguyur hujan deras. Banjir terparah terjadi di Matangkuli yang meliputi Desa Aluto, Siren, Lawang, Desa tengah, Alu Untuk, Tanjung Haji Muda, Tanjung Tengkukari, dan Desa Tumpuk Barat. Sedangkan di tanah luas, desa yang terendam banjir yaitu Desa Blang, Tanjung Masjid, dan Tepinmi. Menurut warga, ketinggian air di badan jalan selutut orang dewasa. Sedangkan dalam rumah warga mencapai enam puluhan sentimeter. Warga khawatir ketinggian air bisa bertambah karena cuaca mendung masih menyelimuti kawasan tersebut. Sementara itu, Gesi Desa Hagu, M. Nasir, mengatakan jalan di desa itu tidak bisa dilintasi sepeda motor karena air mencapai 50 cm. Hingga kini belum ada warga yang mengungsi. Tapi jika air bertambah tinggi, tidak tertutup kemungkinan warga harus mengungsi. Sudarlun Ruang Instalasi Gawat Darurat yang baru di RSUD Biren yang baru dibangun tahun lalu mulai difungsikan untuk pelayanan pasien gawat darurat. Sebelumnya IGD menempati teras ruang rawatan sebelah timur rumah sakit tersebut. Direktur RSUD Biren Dr. Mukhtar Mars mengatakan bagian bawah bangunan yang baru IGD sudah difungsikan maksimal sedangkan lantai atas belum bisa digunakan karena belum adanya lift. Rencananya tahun ini akan dikerjakan lift sehingga ruang IGD menjadi dua lantai. Bagian bawah IGD yang baru sudah difungsikan untuk melayani pasien sejak 3 hari lalu. Beberapa fasilitas yang belum lengkap seperti mobiler akan dilengkapi agar pelayanan lebih maksimal. Pelayanan di IGD dilakukan pemilahan sesuai jenis penyakit yang dialami pasien. Dengan mulai difungsikan ruang IGD yang baru, maka ruang IGD lama di bagian timur digunakan untuk ruang rawat penyakit dalam pria dan ruang penyakit dalam wanita sekaligus untuk antisipasi kekurangan ruangan perawatan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evita. warga Kecamatan Payabako, Aceh Utara meminta Pemkab setempat membangun kembali jembatan yang menghubungkan Desa Perupuk Cot Tufah Kecamatan tersebut. Pasalnya lantai dan dinding pengaman jembatan sudah rusak sejak konflik hingga kini belum dibangun, padahal kondisi itu rawan kecelakaan. Iskandar warga Payabako mengatakan, karena jalur alternatif yang bisa dilalui warga jauh dari desa Perupuk dan Cotufah, masyarakat secara swadaya memperbaiki jembatan tersebut secara darurat agar bisa dilintasi. Namun saat ini lantai jembatan sudah lapuk sehingga beberapa hari lalu ada pelajar yang terprosok. Gesi Prupu Abdullah mengatakan sejak jembatan rusak sebagian pelajar yang tidak berani melintas harus melewati jalur alternatif yang jaraknya mencapai 8 kilometer. Padahal jika melintasi jembatan tersebut jarak tempuh untuk sampai ke sekolah hanya satu setengah kilometer. Abdullah menambahkan jembatan itu mulai tidak dilintasi lagi oleh warga karena sudah rusak pada tahun 1998. Tapi sebagian pelajar masih melewati jembatan itu meski rawan kecelakaan. Sementara bagi warga yang menggunakan sepeda motor harus mendorong sepeda motornya. Sudar Dinas Sosial Biren menyerahkan satu speedboat ke Kecamatan Kutablang. Speedboat ini akan digunakan untuk sarana penyeberangan kerung tingkem bagi pelajar dan warga di kawasan itu secara gratis. Selama ini siswa memanfaatkan boot warga sebagai sarana penyeberangan setelah jembatan kerung tingkem dibongkar karena lantai yang miring dan akan dibangun yang baru. Speedboat berbahan fiber ini diserahkan Kadis Sosial Biren Dr. Andes Murdani kepada Camat Kuta Blang Rusli. Pada kesempatan tersebut, Kadis Sos juga menyerahkan baju pelampung untuk perlengkapan speedboat dan bagi pemilik boot yang selama ini beroperasi di sungai tersebut. Murdani mengatakan penyerahan boot ini merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan DPRK dan arahan Bupati Biren Ruslan M. Daud agar disediakan satu speedboat bagi warga setempat sebagai sarana penyeberangan darurat dan memperpendek jarak tempuh Murdani menambahkan operator speedboat berasal dari BPBD Biren Meski ada boot bantuan, boot milik warga tetap bisa beroperasi namun diharapkan biaya yang dikutip tidak memberatkan siswa dan warga yang menyeberang dengan boot tersebut Darulun polisi menegaskan akan memproses kasus narkoba Ridoroma hingga ke tingkat pengadilan Jikapun nanti Ridoroma direhabilitasi unsur pidananya tidak akan luntur Penasihat hukum Rido Ismail Ramli mengatakan pihaknya telah melayangkan permohonan rehabilitasi. Ismail juga menuturkan kliennya akan mengikuti prosedur sesuai hukum yang berlaku. Rido Roma ditangkap terkait kepemilikan sabu-sabu seberat 0,7 gram. Ia ditangkap di sebuah hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Rabu lalu. Atas kasus ini ia dikenai pasal 112 ayat 1 sub pasal 127 junto pasal 132 ayat 1. Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Rido juga sudah menjalani tes darah dan rambut di laboratorium BNN. Hasil tes menyatakan Rido Roma positif mengkonsumsi zat ampetamin dan metavitamin. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permasikian berita malam edisi Selasa 28 Maret 2017.